Maka orang yang berjalan Dia harus paham bahwasannya di jalan itu ada rintangan ya. Orang yang tidak berakal Kalau dia berjalan tidak paham Kalau di jalan itu ada apa Ada rintangan Orang yang ingin perjalanannya selama Dia harus tahu Kalau di jalan itu sudah menjadi ketetapan Allah Selalu ada rintangan Maka ini yang harus dipahami Bagi orang-orang yang menuju kepada Sebuah cita-cita yang mulia Jangan hanya sekedar Menyiapkan diri untuk berjalan Tapi harus paham apa Bagaimana perjalanan itu dan bagaimana rintangan itu Dan kemudian diterangkan oleh beliau Hal ini sebagaimana Lebih-lebih lagi kaitannya dengan Jalan surga dan jalan neraka Sejak dari awal Allah telah menetapkan Ketika Jebril dalam hadis yang panjang Diberitahu oleh Allah setelah Allah menciptakan surga dan neraka Jibril disuruh melihat Tentang surga Kemudian disuruh melihat tentang neraka Setelah itu Jibril datang kepada Allah berkata Wahai Allah Tidak ada satupun hambamu kalau mereka melihat surga Mereka pasti akan masuk surga semua Dan tidak ada satupun hambamu kalau mereka melihat neraka tidak ada satupun yang masuk di dalam neraka Kemudian Allah menghiasi surga dengan Apa? Allah menghiasi surga dengan Perkara yang makari Yang tidak disukai oleh manusia Kemudian Allah menghiasi neraka dengan apa? Kesenangan, kesenangan Setelah itu Allah menyuruh Jibril kembali untuk melihat Coba kamu lihat lagi surga dan kamu lihat neraka Setelah itu kata Jibril Hampir-hampir Semua hambamu akan masuk neraka Dan hampir-hampir Tidak ada hambamu yang bisa masuk Surga, kenapa? Terkait dengan Perjalanan mereka yang Tadi sudah ditetapkan oleh Allah Di sana ada Masalah yang menjadikan orang Tidak sampai kepada tujuannya Yaitu adanya Penghalang Ternyata jalan menuju kepada sorga itu dihiasi dengan perkara yang apa? Apa tadi? al Almakare yang tidak disukai. Nah kalau tidak disukai berarti kebanyakan orang ke situ ndak? Tidak ke situ. Sementara neraka dihiasi dengan perkara yang apa? Sahawat Sehingga kebanyakan orang akan kesana. Maka beliau menerangkan. Sebesar-besar penghalang. Akbar aqabatin bainal abdi wa Sebesar-besar penghalang yang merintangi antara seorang hamba dengan Allah. Itu ternyata adalah bukan penghalang yang ada di luar. Bukan penghalang yang ada di luar. Yaitu Akabatin nafsi penghalang nafsu yang ada pada diri manusia itu sebesar-besar penghalang. Sekian banyak orang terhalang untuk sampai kepada jannah, intinya kembali kepada nafsunya. Sebesar-besar penghalang yang menjadikan orang gagal dan terjerumus ke dalam neraka ternyata ada pada dirinya, yaitu masalah nafsu yang ada dirinya. Bahkan Diterangkan oleh beliau alimah ibnu ulqoyyeh menjelaskan masalah ini dan memberikan contoh perumpamaan penghalang itu diumpamakan oleh beliau seperti gunung yang membatasi antara seorang dengan allah. Jadi nafsu yang ada pada diri manusia itulah yang menjadi pembatas yang digambarkan oleh ibnu ulqoyyeh laksana gunung. Yang membatasi antara seorang dengan Allah Bagaimana kalau orang sudah terlihat Di depannya menuju kepada Allah Seperti ini Maka jalan itu sepertinya sudah tidak ada lagi Kemudian Setelah beliau menerangkan Hakikat jalan di dalam menuju kemenangan Dan jalan itu kalau tidak menang Pasti apa? Kalau tidak menang pasti apa Pasti kalah kan begitu Tidak ada jalan yang lain kalau tidak masuk ke dalam surga, terlempar ke dalam neraka. Kalau tidak bahagia, pasti apa? Pasti sengsara. Tidak akan ada yang lain. Setelah beliau menjelaskan tentang sunatullah, perjalanan manusia itu seperti ini. Maka beliau menerangkan bagaimana orang yang akan selamat. Bagaimana menyiapkan diri dasar berpikirnya. Maka beliau menasihatkan, Wamin huna kana li zaman ala kulli akilin. أن يتفخص نفسه بخصاً عن الآفات والقواتي التي تأريده في طريق سيره إلى الله تعالى كي يؤد الأدت لمخاربتها وأن يجتهد في دهئها ما استطاع قبل أن تتمكن منه فلا على آفة من هذه الآفات Tujiruhu ila tariqi wa makhli atabihi wa Maka beliau menasihatkan siapa orang-orang yang berhasil dan siapa orang-orang yang gagal Maka beliau menerangkan merupakan keharusan bagi orang yang berakal, orang yang ingin selamat, orang yang dia ingin mencapai jalannya itu berhasil Mendapatkan kebahagiaan yang benar. Surga yang sesungguhnya. Orang yang punya akal. Dia adalah orang yang. Mencurahkan dirinya. Untuk mencari. Masalah-masalah yang menggagalkan jalan. Sekarang kita ambil contoh. Orang yang sedang berjalan. Tahu. Kalau dia sudah melihat jalan. Ini Jalan. Menuju ke sebuah tempat Dia sudah tahu Orang yang Punya pemahaman yang cerdas Ketika dia sudah tahu bahwa si itu itu jalan Dia mempersoalkan Jalan itu atau Dia mempersoalkan hal-hal yang akan Menghalangi jalan itu Apa yang dipersoalkan Hah? Jalan ini benar akan sampai ke sana Atau kira-kira yang nanti Akan menghalangi itu apa apa yang akan dipahami? Pasti penghalangnya. Dia akan berusaha bagaimana di sana itu penghalang-penghalangnya apa. Maka orang yang punya akal dia akan mencurahkan dirinya. Menuju jalan tersebut dengan mencari masalah-masalah. Penyakit-penyakit. Penghalang-penghalang yang nanti sudah menjadi ketentuan akan menghalangi dia. Di dalam jalan dia menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan memahami hal-hal yang menjadikan perintang ini. Maka kalau orang sudah paham, ternyata di sana jalan itu banyak penghalang. Apa yang akan dia lakukan? Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Hah? Apa kira-kira? Kalau misalnya dia tahu jalan ke sana, kemudian dia tahu di sana banyak perintang kira-kira apa yang mau dilakukan sebelum dia berangkat? Hah? Gimana? apa Menyiapkan bekal Yang kira-kira menjadikan dia lolos Dia mempersiapkan diri Menyiapkan bekal Untuk menghadapinya Dan dia berusaha keras Bagaimana nanti dia bisa menolak Semaksimal kemampuan Sebelum penyakit-penyakit itu Mengenai dia Pasti begitu Kalau bisa tidak sampai berbenturan Lolos tidak terkena dia kalau misalnya terkena penyakit itu, bagaimana dia bisa apa? Bisa menghadapinya. Tentu seperti itu. Persiapannya pasti jauh kesana. Kenapa? Orang yang cerdas akan memahami kalau sebuah jalan itu banyak perintang, banyak masalah, memungkinkan dia kalau tidak punya bekal, kalau tidak punya persiapan, ya, memungkinkan pada dia bahwasanya. Afat atau penyakit atau bencana ini Menimpa dia Membawa dia kepada jalan kerusakannya Pada jalan untuk dia Mendapatkan penderitaan Dan dia tidak merasakan Nah ini yang paling baik Biasanya yang seperti ini Dialami orang-orang yang punya bekal apa yang tidak punya bekal eh? Orang berjalan ditimpa masalah Yang dia tidak terasa yang masalah itu ternyata menggagalkan dia Itu banyak dialami orang yang Menyiapkan diri di dalam jalan itu Atau yang tidak menyiapkan diri Hah? Yang tidak menyiapkan diri Tahu-tahu Dia hanya bilang loh kok Jadinya kok begini Loh kenapa kok tiba-tiba ada seperti ini Ini biasanya orang-orang yang apa Yang tidak menyiapkan diri di jalan itu Tapi kalau orang yang menyiapkan diri Bahkan kadang-kadang halangan itu baru muncul di sana dia sudah melihat. Lah itu mulai muncul. Kan begitu. Ah itu mulai ada lagi. Itu mulai ada lagi dan seperti inilah. Makanya Allah hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari beliau pernah membawakan ketika fitnah itu terjadi. Ketika fitnah itu terjadi menimpa perjalanan orang-orang beriman. Maka Orang alim. Orang alim. Fitnah itu baru muncul. Baru baru muncul di sana. Dia sudah melihat. Karena dia sudah punya apa? Punya kesiapan. Ya. Orang alim. Fitnah itu baru muncul. Dia sudah melihat. Tapi orang bodoh. Fitnah itu sudah datang. Melukai dia. Membinasakan dia. Dan fitnah itu pergi. Dia sudah... Porak-poraknya dia baru melihat, oh ternyata dia kerusak saya. Ini beda yang mencolok sekali. Beda yang sangat jelas. Dan orang seperti ini pasti gagal. Dan dicontohkan oleh Al-Khafidh Ibn Hajar, fitnah itu, perintang-perintang itu ketika awal muncul datang, diumpamakan seperti wanita yang cantik, yang bersolek, yang berdandan. Wanita yang cantik, bersolek, berdandan Siapa yang tidak ingin melamar? Eh? Siapa yang tidak ingin melamar? Semua berlomba untuk melamar Begitu sudah dilamar, jadilah dia seorang wanita yang tua yang sudah tidak karu-karuan Maka semua kecewa Ini gambaran dari sebuah fitnah Maka dinasihatkan oleh beliau Agar seorang dengan memahami masalah ini punya bekal Jangan sampai fitnah itu menimba dia, dia tidak terasa Itu yang paling bahaya. Masih lumayan kalau fitnah itu menimba dia, dia tahu Tapi kalau dia tidak tahu, bahkan menyangka itu bukan fitnah Tahu-tahu hancur Na'udzubillah bin Dali Kemudian Saya Abdullah bin Jibrin Pernah membawakan penjelasan tentang Semakna dengan penjelasan ini di dalam sebuah tulisan beliau yang berjudul Al-Hasad. Beliau berkata di awal mukadimah kitab beliau, "Fa hadhihi risalatu katabtuha fil hasadi wa atharihi wa adrarihi wa ma waqa'a bisababihi minal masa'ibi wasyururi wal fitani raja'an ay minhu man qara'a bi insafin wa tamakkunin hatta yakufa atharu ad-da'il udhali alladhi fasha wa tamakkana hatta fi ilmi wa khamalatihi fa innal khasuda la yasudu wa la yanaluhu min hasadihi illa al-hamma wal-ghamma wan-naqida menjelaskan Maka ini adalah merupakan tulisan dan risalah nasihat yang aku tulis. Tentang masalah khasad. Tentang masalah khasad dan dampak-dampaknya. Dan bencana-bencananya. Dan hal-hal yang terjadi yang disebabkan oleh khasad. Berupa musibah-musibah. Kejahatan-kejahatan. Fitnah-fitnah. Coba. Coba lihat bagaimana beliau menjelaskan. Satu masalah, yaitu apa tadi? Khasad. Keluar darinya apa kata beliau? Doror. Ya kan? Kemudian apa kata beliau lagi? Musibah-musibah. Kemudian apa kata beliau? Surur, kejahatan-kejahatan. Banyak. Muncul disebabkan dengan khasad. Kemudian fitnah-fitnah yang banyak. Bermula dari masalah khasad. Kemudian beliau menjelaskan Kenapa beliau memberi nasihat tentang masalah ini Dengan harapan Agar orang yang Mau membacanya Dengan adil, dengan jujur Dengan pemahaman Dengan merenungi, dengan mengkaji Dengan harapan Supaya dia bisa mengambil faidah darinya Sehingga Dampak-dampak penyakit Yang sangat kuat yang telah merata Dan bahkan telah Mengakar kuat Sampai kepada para penuntut ilmu Orang-orang berilmu Yang seharusnya dia memberi nasihat manusia Tentang ini ya. Sampai dari Para pembawa-pembawa ilmunya Orang-orang yang digolongkan para Pembawa ilmu, para da'i, para orang alim Penyakit ini Telah kuat menimpa pada mereka Agar mereka bisa mereda penyakit ini Karena kerusakannya luar biasa penyakit khasat itu. Yang beliau memberikan nasihat singkat, pesan singkat tentang masalah ini karena sesungguhnya khasat. Itu tidak akan orang yang khasut, orang-orang yang khasat itu tidak akan membawa dia mencapai martabat menjadi orang yang tinggi. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa menjadi orang tuan menjadi pemimpin. Tidak akan bisa. Dan tidaklah khasat itu akan membuahkan bagi dia... Terhadap orang yang dia khasad, dia iri. Kecuali hanya membawakan kegelisahan yang menimpa pada dia. Kesusahan yang menimpa pada dia. Kesulitan yang menimpa pada dia. Dan kehidupan yang memberatkan terus menimpa pada dia. Bagaimana kalau seorang hidup di dunia sudah hidupnya sengsara seperti ini? Bagaimana harapan dia untuk bisa menjadi orang-orang yang menuju kepada Allah meraih surganya Allah di akhirat. Kemudian beliau menjelaskan kembali Faman arafa anallaha ta'ala wal munimu ala ibadihi bima fihi khairuhum wa salahuhum anna fihi iktibaruhum fala yajuzulahu ay yaqsudahum ala ma ataohumullahu ta'ala wa inna ma alayhi ay yaghbatuhum ta'ala wa bima yurdihim bima yurdihim wa yakhrisu ala ala misli ma khasalu maka orang yang sebenarnya dia paham tentang agamanya paham tentang iman Orang yang mengenal Allah, belajar tentang bagaimana beriman kepada Allah, pasti dia tahu bahwasanya kehidupan nasib yang menimpa makhluk itu karyanya makhluk atau pemberiannya Allah. Hah? Pemberiannya Allah apa? Hasil ceritnya makhluk. Pemberian Allah. Allah yang memberi nikmat pada makhluk. Allah yang menyabot nikmat pada makhluk. Kebaikan-kebaikannya makhluk, Kesolihannya makhluk, Atau ujian yang Allah ujikan pada makhluk, Semuanya itu adalah datang dari Allah. Kalau orang paham, Bahwasannya, Semua yang terjadi nasib pada hamba itu adalah, Nikmat yang datang dari Allah, Dengan imannya, Tentu tidak boleh bagi dia untuk, Apa? Untuk iri, Kepada yang lain. Ya? Untuk iri kepada yang lain, tidak sepantasnya. Karena apa? Itu pembagiannya Allah. Kan begitu? Bagaimana kita sebagai orang beriman, Allah sudah membagi-bagi, kemudian kita mempersoalkan pembagian itu. Kan tidak sepantasnya. Kalau orang itu paham beriman kepada Allah, tidak sepantasnya dia seperti itu. Dan tidak boleh dia seperti itu. Karena itulah dia tidak boleh khasad kepada orang yang Allah berikan nikmat pada dia. Yang hanyalah dia dibolehkan, dia menginginkan agar dia diberi bisa diberi nikmat sebagaimana orang diberi apa? Diberi nikmat. Ya eh, itu yang boleh. Yang disebut dengan istilah ghibtoh, nanti akan kita terangkan. Ya. Dia tidak boleh iri supaya nikmat orang itu hilang dan hanya dia yang dapat. Enggak boleh. Allah sudah memberi pada dia. Kalau dia menginginkan supaya dapat seperti dia, enggak eh, apa-apa. Ini yang harus disikapi oleh orang yang beriman menghadapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada semua para makhluk. Bagaimana dia bisa menunaikan hak Allah? Bagaimana dia bisa beramal yang Allah ridai? Bagaimana dia bisa berhasil sebagaimana makhluk yang lain tidak berhasil? Itu yang dibolehkan dan itu yang bagus. Maka persoalannya kembali kepada taufik Allah. Jadi pada kenyataannya sebagaimana kita melihat makhluk ini manusia ini banyak terjadi hal-hal yang tadi sudah kita terangkan yaitu masalah hasad karena persoalannya adalah kembali kepada taufik Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Sayyidina Jibril menyebutkan fa bihi min hadhihi al-umati man arada bihi khairan fi jamiil umam maka Allah telah memberi petunjuk dengan ajaran yang nabi diutus kepada orang-orang yang Allah mengendaki kebaikan dari semua manusia berbahagialah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala wa al-hidayata wal hasad dan Allah telah mengharamkan hidayah pada orang-orang yang menyimpang dan hasad wa khila al fadla wal karama dan Allah lah yang membataskan antara hamba di antara kemuliaan dan kemurahan yang Allah berikan Semua adalah kembali kepada taufik Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian saya Zebrin Menjelaskan tentang makna khasad Yang insyaallah sebenarnya secara umum kita tahu Karena itu masalah yang paling pokok pada kajian kita Pada kesempatan ini adalah membahas tentang Hakikat kerusakan yang ada tentang khasad Supaya kita bisa melihat dengan benar Diterangkan oleh beliau Di awal Pembahasan ini tentang definisi hasad. Fal hasadu lugatan qala filisanil arab al hasadu ma'rufun. Hasadahu yaqsiduhu wa yaqsuduhu hasadan wa hasad wa hasadahu ida tamanna an tatahawwala nikmatahu wa fadilatahu aw yuslibahuma Wakala al khasadu ayar al rajulu li akihi nikmatan, fayatamana antazulahnu, watakunalahu dunamu. Membawakan beliau kembali membawakan makna khasad pertama dari secara bahasa, sebagaimana beliau mengutip perkataan di dalam kitab Lisanul Arab, khasad adalah perkara yang makruh. Sudah banyak orang tahu istilah khasad ya. Sebagaimana khasad ini Dari kata Fi'il madi atau kata dasar Khasada Khasadahu Yaksiduhu Wayaksuduhu Jadi fi'il munduriknya bisa yaksiduhu Bisa yaksuduhu Masternya adalah khasadan ya. Yang kemudian terkenal Nama dengan istilah khasad kalau dia dibuat muta'adi, jadi ada objek, berarti ada yang diapakan, dikenai khasad, ya, wa khasadahu, fulan telah menghasati fulan, apa maknanya? Ketika seseorang menginginkan agar dia merubah kepada orang lain nikmatnya. Jadi nikmat yang ada pada orang lain, dia inginkan apa? Hah? Ingin ingin berubah keutamaan yang ada pada orang lain supaya berubah atau supaya dihilangkan kedua-duanya maka inilah orang telah berbuat kasat kepada siapa pada orang lain maka dia telah berkata penulis kitab desanul arab kasat adalah seseorang melihat pada saudaranya pada suatu nikmat Maka dia menginginkan, mengandekan seandainya nikmat itu hilang dari saudaranya, nikmat itu hilang dari saudaranya, dan supaya nikmat itu berpindah menjadi miliknya dan tidak ada bagi selain dia, itu hakikat daripada apa kasat. Ya. Kemudian dari makna kasat ada makna yang serupa dengan kasat. Yaitu Al-Ghibtoh. Yang tadi sebagian sudah diterangkan oleh beliau. Wal-Ghobtu ayyatamanna ayyakunalahu mithlaha. Mithluha. Walayatamanna zawalaha anhu. Sementara Ghibtoh. Ghibtoh itu kalau diterjemahkan yang menginginkan. Ya. Ghibtoh adalah seorang menginginkan Supaya dia itu seperti nikmat yang diraih oleh orang lain. Ya, ayakuna lahu, supaya ada bagi dia sebagaimana nikmat yang ada pada orang lain. Dan dia tidak menginginkan hilangnya nikmat itu pada orang lain. Tahu bedanya sekarang Giptoh dengan ha? dengan khasad? Sama-sama menginginkan dapat nikmat. Tetapi kalau khasad apa? Supaya nikmat orang lain itu berubah atau hilang Kalau ini Menginginkan dapat nikmat, tetapi Tidak menginginkan nikmat yang ada pada orang lain Itu apa? Berubah atau hilang Itu bedanya Ya, secara umum seperti itu bedanya Maka kemudian Dari definisi ini diambil Kesimpulan oleh beliau Pastilah akan Huwa tamanna Zawala ni'matil maksudi Wa ilm yasir lil khasi misl mislaha atau mana adami husulihi atau mana adami husulin nikmati lil royi kemudian secara definisi agama definisi syari khazat adalah menginginkan hilang berubahnya nikmat pada orang yang dikhasati jadi menginginkan nikmat pada orang yang dikhasati itu berubah atau hilang bergeser Sekalipun, wa ilam yasir lil kasat mislah. Sekalipun dia tidak menjadi sebagaimana orang yang dikhasati. Sekalipun dia tidak berbuat kepada orang yang dikhasati, semisalnya, atau dia menginginkan tidak hilang, tidak berhasil dari nikmat pada orang lain. Sekalipun dia tidak berbuat melakukan pada orang yang khasad seperti itu Tetapi ketika dia menginginkan nikmat yang ada pada orang yang di itu hilang Maka inilah yang dimaksudkan dengan khasad Setelah kita memahami secara singkat tentang hakikat khasad Kita memahami tentang uh, makna khasad Sekarang hakikat daripada khasad Bagaimana bencana khasad Beliau sejebin kembali menjelaskan wahakikatul hasad. Anahu na tijon anilik dilladi huaminata icil godok. Hakikat daripada hasad adalah dia merupakan buah, buah dari heket. Heket itu apa? Dendam. Jadi hasad itu buah daripada apa? Rasa heket, ya. Dendam allazi huwa min nataijil ghadab. Di mana dendam itu adalah buah daripada apa? Marah. Berarti haket apa? Ghadab, haket kemudian apa? Hasad. Itu sesuatu yang terkait. Iri, hasad itu berangkat dari dendam. Marah yang tidak hilang-hilang itu namanya apa? Dendam. Jadi marah yang terpendam yang tidak hilang itu menjadi apa? Dendam. Ya, sementara dendam ini adalah dari marah. Pembahasan tentang masalah hasad banyak diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an. Juga Nabi kita Muhammad SAW alaihi di antaranya dibawakan oleh beliau Syekh Jabrin rahimahullah yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayamyakhsudun-nasa alama Apakah mereka berbuat khasat kepada seorang manusia Yang Allah telah anugerahkan kepada mereka dari anugerah karunianya Jadi Allah menarangkan ada orang yang berbuat khasat pada seorang manusia Menginginkan nikmat itu hilang berubah Pada orang yang Allah telah berikan anugerah pada dirinya Ayat ini diterangkan oleh ulama tafsir, yang dimaksud manusia yang Allah orang-orang berbuat hasad, wa dhalika huwa hasaduhum, huwa hasaduhum, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alama razaqahullahu minan nubuwwatil Yaitu orang-orang yang mereka hasadnya mereka kepada Nabi Muhammad Manusia ketika itu, ketika Nabi Muhammad itu dapat anugerah dari Allah Yaitu berupa apa? Menjadi seorang Nabi Banyak manusia kemudian berlaku khasat kepada Rasulullah s.a.w Atas apa yang Allah berikan kepada dia dari kenabian yang agung Dijadikan penutup para Nabi Banyak manusia iri Karena irinya mereka kepada Nabi ini Mana'uhumun nas 'an min tasdiqihim lahu. Maka menghalangi manusia dari membenarkan nabi. Coba perhatikan. Jadi penyebabnya bukan karena dia tidak tahu nabi itu apa. Hah? Mereka menolak dakwahnya nabi bukan karena tidak tahu kalau nabi itu apa. Kalau nabi itu benar. Tapi karena apa? Karena iri kepada kepada Rasulullah. Karena khasad kepada Nabi Akhirnya menghalangi mereka Membenarkan Nabi dan lahu liqaunihi minal Arab Karena dia iri kenapa Nabi itu Kok datang dari orang Arab Sehingga dia tidak mau menerima kebenaran Dia tidak mau menerima kebenaran Membenarkan acara Nabi Dan akhirnya terhalang dari mendapatkan Jalan menuju kebahagiaan Yang dibawa oleh Nabi Penyebabnya adalah apa tadi? Khasad. ya. Karena itu Allah berfirman dalam ayat Surat Al-Fala' وَمِنْ شَرِّ خَاسِدٍ إِذَا خَسَدٍ Kita disuruh oleh Allah berlindung dari kejahatannya orang yang khasad Apabila dia telah berbuat khasad Karena فَالْخَاسِدُهُ وَالَّذِي يَتَمَنَّ زَوَالَ an أَنْ أَخِيهِ الْمَخْسُودِ Karena orang yang khasad itu Dia terus menerus menginginkan hilangnya nikmat dari saudaranya yang dia kasad. Walabudha anahu sawfa yabdulujudahu fiza latihah inqadaroh dan dia orang yang kasat itu akan terus mencurahkan usaha kerasnya di dalam menghilangkan nikmat itu kalau dia mampu. Fahuadu sharin wadorarin maka orang yang kasat itu dia adalah orang yang memiliki kejahatan dan bencana dengan bimokhawalatihi dengan usahanya dia wasayhi dan apa yang dia lakukan fi salidorori waman ilkhairi untuk mendatangkan bencana-bencana dan menghalangi manusia dari kebaikan. Kemudian beliau sejebirin memberikan contoh. Di antaranya contoh yang beliau contohkan adalah Kaki soti Ibni Adam Kaki soti Ibni Adam Seperti kisahnya Ibnai Adam Dua anaknya Adam Yaitu siapa? Kabel dan Habib Salah satu keduanya Kata lah Membunuh saudaranya Apa penyebabnya? Khasadan lima Takobbala kurbanamu dia iri karena saudaranya Korbannya apa? Diterima oleh Allah Ini penyebabnya apa? Khasad ya. Kemudian diantaranya lagi diterangkan oleh beliau Kakis sotieh huwati Yusuf Seperti Kisahnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf ketika masih kecil ya. Apa? Sebagaimana perkataan mereka diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla La Yusufu wa akhuru ahabbu abina minna apa kata mereka sungguh yusuf dan siapa dan saudaranya yusuf lebih dicintai bapak kita daripada siapa daripada kita kemudian berbuatlah dia apa yang dia berbuat penyebabnya apa hasad kemudian beliau sayyid bin menyebutkan kembali Wakit wakafis sotil munafikina dan seperti kisahnya orang-orang munafik. Ketika Allah mengabadikan tentang mereka di dalam Al-Quran intamsas kum hasanatul tasukhu. Kalau kebaikan menimpa kalian, jadi kalian tertimpa kebaikan, maka kebaikan yang menimpa kalian itu menjadi apa? Tasukhu. Apa? Menjadikan kejelekan bagi mereka. Jadi ada orang dapat kebaikan. Kalian orang beriman dapat kebaikan. Dia malahan apa? Susah. Dia malahan menderita. Karena inilah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat An-Nisa, melarang kita untuk menginginkan nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Yang akan bisa membawa kepada seperti ini. Allah berfirman: Walataman nau ma'fadzallahu bihibak dokum ala badin. Maka janganlah kalian bertamani, berande, berkeinginan terhadap apa yang Allah anugerahkan pada sebagian kalian atau sebagian yang lain. Maka sampai tamani saja, tamani saja, menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain. Kalau itu tidak keinginan yang baik, boleh tidak? Boleh tidak kita menginginkan satu kenikmatan yang ada pada orang lain yang tidak membawa kebaikan? Walaupun tidak bermaksud untuk merubah apa yang ada pada dia. Boleh tidak? Tidak boleh kan? Kecuali keinginan yang kaitannya dengan apa? Dengan amalan yang Allah ridoi. Yang disebut dengan istilah apa? Tamani, tulul amat. Maka kita disuruh oleh Allah SWT untuk berbuat apa? Zuhud. Berbuat kona'ah Menerima apa yang ada Kita menginginkan itu Kalau menginginkan yang betul-betul kita bisa mendapatkan apa? Kebaikan Kenapa? Supaya ini tidak menyebabkan terjadi khasad ya. Karena khasad itu berawal dari apa? Dari? Dari keinginan Apalagi pada zaman sekarang ini Tomaknya manusia kepada kesenangan-kesenangan ada kebaikan-kebaikan tinggi sekali dan tidak memperdulikan masalah ini, semua diinginkan-diinginkan ketika tidak berhasil intinya kemudian akhirnya khasad pada orang lain makanya di dalam masalah ini diingatkan oleh Allah jauh-jauh agar tidak khasad itu berkembang kuat pada diri seseorang bahkan Allah mengingatkan jangan menjadi orang yang tamanni, berandai-andai yang itu tidak menjadi Wilayah bagi kita untuk mendapatkan kebaikan dari dari kita semuanya Dari apa yang kita harapkan Ini yang ada di dalam ayat Kemudian Beberapa penjelasan nasihat tentang khasat yang ada di dalam hadis nabi Di antaranya Rasulullah s.a.w. bersabda Khairun nas dulqalbil makmum Dulqalbil makmum Walisanil Walisanisodih Sebaik-baik manusia Adalah orang yang Punya hati yang mahmu Hati yang bagus Hati yang tersamar Hati yang tersamarkan Dan punya Lisan yang jujur Sebaik-baik Manusia adalah orang yang punya hati Yang tersamarkan Dan punya lisan yang jujur Para sahabat ketika itu dalam beberapa riwayat bertanya, ya Rasulullah, kalau lisan yang jujur kita sudah tahu, tapi kalau hati yang tersembunyi itu apa maksudnya? Maka kila makalbul makmum ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah hati yang makmum? Maka Nabi menjawab, Sallallahu Alaihi Wasallam, huwataki an naki, yaitu hati yang bertakwa, hati yang jernih. Hati yang bersih, hati yang bertakwa, hati yang bersih aladila isma bihi yang tidak ada noda dosa di dalamnya, wala bagyun wala Dan di hati itu tidak ada sikap melampaui batas dan tidak ada iri dan dengki kepada orang lain. Ini diterangkan oleh Nabi. Kemudian dijelaskan oleh Nabi ketika Nabi ditanya sallallahu alaihi wasallam Faman ala atarihi Siapa yang bisa Mendapatkan dampak hati yang seperti ini Siapa yang bisa Mendapatkan dampak hati yang seperti ini Maka Nabi menyatakan Alladiyasna'ud dunya wa Wayuhibbul akhirah, Yaitu hati yang dia Merendahkan dunia Dan mencintai akhira Jadi hati yang dia Memandang rendah apa? Dunia dengan segala apa yang itu menunjukkan dunia, entah itu harta, wanita, jabatan, kekuasaan, kedudukan, keterkenalan yang sifatnya itu dunia. Dipandang rendah. Ya, dia anggap sebagai perkara yang rendah. Kemudian akhirat adalah apa? Dicintai. Dia benci dunia, dia rendahkan dunia, kemudian dicintai akhirat. Inilah hati yang nanti akan bisa meraih apa tadi? Hati yang bisa meraih apa? Tidak mudah kena dosa Tidak mudah melampaui batas Tidak terkena apa? Iri Karena iri itu berangkat dari tomat ya. Maka kemudian ditanyakan kembali kepada Nabi Faman ala atharihi Siapa hati yang bisa mendapatkan dampak seperti ini? Bisa membenci dunia mencintai akhirat? Kala Nabi menjawab Mu'minun fi khulukin khasani yaitu hatinya orang mukmin yang punya akhlak yang apa? yang baik. Orang mukmin yang perilakunya akhlaknya baik. Ini hadis. Adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Amr Ibnu Nas. Kemudian hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazalun nas bi khairin ma lam yatakhassadu Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu akan terus-menerus dalam keadaan baik selama mereka tidak berbuat kasut diantara mereka. Jadi tatanan manusia, kehidupan manusia itu akan selalu baik selama tidak terjadi penyakit apa kasat diantara mereka. Ini petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. دَبَّا إلَيْكُمُ دَبَّا إلَيْكُمْ دَهُ الْوُمَّانِ قَبِلَكُمْ الْخَسَدُ وَالْبَغْدَوُ هِيَ الْخَالِقَةُ خَالِقَةُ دِينِ لا خَالِقَةُ شَعْرِ وَاللَّهِ نَفْسِ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تَدْخُولُ الْجَنَّةَ خَطَتُهُ مِنُّهُ وَلَا تُمِنُّهُ خَطَتَ تَهَابُ Rasulullah alaihi wasallam bersabda Telah menimpa pada kalian Penyakit bangsa-bangsa sebelum kalian Penyakit yang merusak orang-orang sebelum kalian Sudah menimpa kembali pada kalian Yaitu apa? Al-hasad Penyakit dengki, iri, wal-bagdok Penyakit apa? Saling marah diantara kalian Ini penyakit yang diterangkan oleh Nabi dan menimpa kembali kalian dan ini penyakitnya orang-orang kalian yang dulu telah binasa. Dan Nabi menyatakan tentang penyakit ini hiyal khaliquh. Penyakit ini akan berfungsi seperti alat cukur. Oh, alat cukur. Ya akan apa alat cukur itu kan? Kupas semua menghilangkan masalah. kan. Khaliquh dialah yang penyakit ini nanti akan memusnahkan apa saja. Dan di sini ini penyakit pemusnah yang dimusnahkan apa? Khali din. Yaitu memusnahkan agama. Mengupas, menguliti agama yang kita miliki. Jadi hilang semua. La ya. khali syar. Bukan alat untuk mengupas rambut kita. Alat cukur kita. Bukan, bukan itu. Tapi ini adalah akan berfungsi menjadi apa? Pengupas dari agama kita. Na'udzubillah bin Dali. Maka Nabi memberikan nasihat. Demi dat yang jiwaku ada pada Tangannya Sekali-kali tidaklah kalian akan Masuk surga sehingga kalian adalah Orang-orang yang senantiasa beriman Dan kalian tidaklah Senantiasa beriman sehingga kalian adalah Apa? Saling mencintai Sehingga kalian Saling mencintai Ini hadis Juga menjelaskan tentang masalah khasar Kemudian Dalam sebuah riwayat yang lain lagi ia dari riwayat yang diterangkan oleh beliau Selbani sanadnya sohi dalam silsilah ad -da karena ada sanadnya riwayat yang semakna yang tidak sohi. Dalam hadis yang masyur, Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat di mana yatliu alaihum al min had al-faci min ahli al Sekarang, ya telah keluar pada kalian seorang dari ahli surga. Jadi Nabi memberitahu ada seorang anshar keluar, kemudian Nabi bilang, "Kamu pengin lihat itu ada surga?" Maka fasu an amalihi. Sahabat itu kalau sudah dikasih tahu ada orang ahli surga yang ditanyakan itu apa? Amalnya apa? Kok sampai di ansur? Dia menginginkan bagaimana bisa meraih seperti yang orang lain raih. Amalnya apa? maka ditanyakan tentang amalnya bahkan dalam riad yang panjang kalau dia salah riwayat dari Anas dan juga dari Amr ibn al-As mereka ini berdua saling membuntuti orang ini sampai bertamu bermalam di rumahnya dicari dia sholat apa tidak malam hari ternyata tidak sholat gak sholat lain pada malam hari ini. dilihat, loh ini biasa saja sehingga dia meremehkan orang tersebut Kok bisa dibilangin Nabi alisurga itu kenapa? Maka akhirnya kesimpulannya dia tanya langsung pada pada orangnya. Apa yang menyebabkan? Sampai Nabi mengatakan kamu alisurga. Maka dia mengatakan mahuwa illa ma'ro'aytu. Tidaklah saya melihat saya punya sesuatu amalan yang saya punya kelebihan. Yang saya lihat pada diri saya. Kecuali saya tidak mendapati. Ani la'ajidu fi nafsi. Saya tidak mendapati pada diriku Li minal muslimin Terhadap seorang pun dari kaum muslimin Gissa Apa? Punya rasa dengki Gil Saya tidak punya rasa seperti ini Satupun dari kaum muslimin Saya tidak punya rasa seperti ini Wala aksudu ahadan Dan saya tidak pernah iri Pada seorang pun dari kaum muslimin Ala khairin atahullahu iyanhu atas kebaikan yang Allah berikan pada dia. Maka ketika itu Abdullah bin as kemudian komentar Ketika ditunjukkan kebaikan dia itu cuma itu. Amir bin Ul As dia berkomentar, apa komentarnya? Hadhihi lati balagh tatika. Apakah ini amalan ini saja? Yang telah menyampaikan kamu dengan keadaan kamu, apa keadaannya tadi? Disampaikan oleh Nabi sebagai apa? Ali Surga. Apakah ini yang telah menyampaikan kamu sehingga kamu sampai sebagaimana yang Nabi katakan? Kemudian dia mengatakan apa? Wa hiyalati lanutiku. Coba perhatikan. Apa kata? Amal binulas. Wa <tuh> hiyalati lanutiku Maka ini adalah perkara Yang lanutiku Apa artinya lanutiku? Hah? Kami tidak sanggup Loh, coba, mudah Mudah kita tidak bisa Terkena hati kita Iri tadi seorang pun, tidak mudah Bukan penyakit yang mudah Maka ini nasihat yang besar Bagaimana Jalan-jalan Diterangkan oleh Nabi SAW Seperti ini Karena itu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Alaikum bis Wajib atas kalian untuk menjadi orang yang jujur. Fa innahuma al-birri wa fil jannah. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan menyertai orang yang bisa berbuat baik. Dan dua-duanya akan ada di surga. Wa iyyakum wal kadhiba fa innahuma al-fujur. Dan jauhilah kamu dari dusta Karena dusta itu selalu menyertai Apa? Fujur, perbuatan Jahat, perbuatan yang rusak Jujur selalu menyertai Perbuatan apa? Baik, tapi dusta selalu Menyertai perbuatan apa? Jahat, kemudian diterangkan oleh Nabi, wahumafinna Dan dua-duanya di neraka Yaitu kadir dan apa? Fujur Kemudian Nabi memberi nasihat wasalullaha alyakin wal muafata. Mintalah kepada Allah keyakinan. Yakin yang menjadikan kekuatan di dalam hati kita. Kemudian wal muafata. Dan mintalah kepada Allah untuk bisa memaafkan. Fa innahu lam ya'ti ahadun ba'dalyakin khairon minal muafah. Karena sesungguhnya tidak ada sebuah kebaikan yang datang pada seseorang. Setelah dia diberi oleh Allah keyakinan. Melainkan adalah memaafkan. Kenapa? Orang yang yakin, benar. Dia tidak akan menjadi orang yang pendendam, memusuhi orang. Tidak mau memaafkan orang. Apalagi ingin membalas orang itu tidak. Kenapa? Dia yakin. Kalau dia baik, akhir kesudahannya baik apa jelek? Baik. Orang yang jelek Dia yakin akhir kesudahannya jelek apa baik Orang yang jelek Ya pasti jelek Keyakinan ini akan memudahkan dia Untuk bersikap tidak terbebani Dengan kejelekan orang Karena dia yakin Baiknya dia walaupun dinilai jelek Pasti dia akan dapat kebaikan Perbuatan orang yang buruk Walaupun dihiasi dengan kebaikan Pasti akan berakhir dengan apa? Dengan keburukan Maka orang seperti ini tidak pernah terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang ada pada manusia. Karena yakin kepada Allah. Mudah dia bersikap memaafkan orang Ya sudah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Tidak menjadi orang yang kemudian sampai kalau bahasa Jawa apa istilahnya, ngurak tahun, ya. Ngurak itu sampai di sini tuh, sampai dia sendiri jalan mungkin membungkuk. Ya, karena hatinya yang sakitnya luar biasa menahan di sini. Sampai jalannya pun rasanya tidak lega. Tidak menjadi seperti itu karena yakin. Beda dengan orang yang tidak yakin. Loh, dia begini, nanti saya kalau hancur gimana? Loh, dia begini, nanti kalau saya diginikan gimana? Loh, dia begini, kalau saya diinikan gimana? Akhirnya bingung terus, Sob. Akhirnya sibuk menghadapi orang. Sibuk membalas orang. Sibuk menghadapi orang terus seperti itu. Karena tidak punya keyakinan. Maka Nabi mengajari kepada kita Mintalah kepada Allah yakin Dan mintalah kepada Allah untuk apa? Memaafkan orang Sudah tidak usah diperdulikan orang Kalau kita bisa maafkan, kita maafkan Kita enggak bisa ya, mudah-mudahan kita Tidak membalas apapun dengan keadaan dia Ini keadaan yang Diajarkan oleh Nabi Kemudian Nabi memberi nasihat Walata khasadu Jangan kalian saling iri Walata bangadu, jangan kalian saling marah Walata kotau, jangan kalian saling memutuskan Walatadabaru Jangan sekalian saling membelakangi Wa kunu ibadallahi ikhwana Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara Kama amarokumullah Sebagaimana Allah telah memerintahkan pada kalian Dalam hadis yang lain Nabi juga mengingatkan La ta khasadu wa la tanajasu Wa la tabagadu wa la tadabaru Wa la bay'a ba'dikum ala bay'i ba'din Wa kunu ibadallahi ikhwana Al-Muslimu aku'l-Muslim La yahduluhu Wa la yahkiruhu At-taqwahahuna Wa ashara ila sadrihi, sodrihi Bikhasa bimri'in minasyar Ay yahkira akahu'l-Muslima Kullul muslimi Alal muslimi kharamun dammuhu Wa maluhu Wa irduhu Nabi menjelaskan dalam hadis yang lain Jangan kalian saling dengihiri Dan jangan kalian Jangan kalian saling najas Natchez ini, kalau di dalam fikih yang saya tahu, menaikkan harga, jadi ada orang, dia menjual, eh, orang yang dia tidak membeli, tapi bermaksud menaikkan harga supaya orang itu apa? Membeli terjebak dengan harga yang mahal. Tapi dia bukan untuk membeli. Ini namanya natchez. Ada istilah namanya jual beli natchez. Jadi dia menaikkan harga, Bukan bermaksud untuk membeli supaya orang lain apa? Kalau bahasa Jawa keblondrok, iya tahu keblondrok? Tahu nggak? Kalau orang Solo saya nggak tahu, kalau orang Semarang keblondrok. Jadi harganya jadi melampaui batas. Bukan karena pedagangnya, tapi karena orang lain apa? Menaikkan harga itu ada orang lain ya, sehingga dia ikut beli karena mahal. Jangan kalian saling najas, kemudian jangan kalian saling marah. Jangan kalian saling membelakangi. Dan janganlah kalian menjual pada sebagian kalian dengan jualannya saudaranya yang lain. Jadi jual beli yang itu masih transaksinya, kemudian dibeli. <tuh> jadi belum selesai ini jadi dibeli apa tidak, dia beli. Nah ini. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudaranya seorang muslim. Tidaklah orang muslim itu menghinakan saudara muslimnya dan tidaklah orang muslim itu meremehkan saudara muslimnya. Takwa itu ada di sini kata Nabi. Kemudian Nabi menunjuk kepada dadanya. Nabi mengatakan, "Cukuplah seseorang itu dia mendapatkan kejahatan apabila dia merendahkan saudaranya yang muslim." Setiap orang muslim atas orang muslim itu Haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya Ini beberapa nas-nas yang menjelaskan tentang khasad ya. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan lebih lanjut Tadi sudah kita sampaikan ada istirahat jeda sebentar Dan dalam istirahat ini mungkin dari beberapa materi yang sudah Apabila ada yang belum jelas, yang perlu ditanyakan, tafadhal. Ada? Ada kalau ada yang bertanya. Ya Kalau sanad itu termasuk sifat permanen atau sementara? Maksudnya bawaan gitu? Bawaannya manusia apa bukan Jadi sebenarnya nanti Akan sampai penjelasan itu Tadi sebenarnya sudah ada isar Penghalang yang menghalangi kita Kepada Allah yang paling besar itu apa Tadi di awal sudah disampaikan Apa Masih ingat gak Yang dijelaskan oleh Al-Muqayim Penghalang yang menghalangi kita kepada Allah yang paling besar Yang diumpamakan oleh Benul Qayyim Seperti gunung yang menghalangi kita Itu apa tadi? Nafsu Apakah setiap kita tidak punya nafsu? Hah? Apakah setiap kita tidak punya nafsu? Punya Apakah kita bisa menghilangkan nafsu kita? Mungkin ada seorang yang bisa menghilangkan nafsu? Hah? Meskipun ada orang berupaya menghilangkan nafsu ada orang ingin menjadi orang suci nafsunya dihilangin. Ya, bagaimana supaya dia jadi manusia suci? Berusaha menghilangkan nafsu ya nggak bisa, ung um di manusiak. Sampai ada kisah dulu, kisah yang dikisahkan salah satu tokoh kebatinan seorang sufi, dia ingin menjadi orang yang sempurna. Dia mengikat auratnya. Jadi auratnya itu diikat supaya nggak kencing. Terus lubang duburnya ditutup supaya enggak biol ini mengganggu ibadah. Dan seterusnya hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah itu ditutup semua. Ya mungkin enggak orang ini seperti ini. Akhirnya auratnya itu membesar-membesar dan sakit. Membesar dan sakit. Ya bagaimana wong um, manusia memang diciptakan oleh Allah punya punya seperti itu, kubus syahwat kan punya nafsu. Nah, jadi dengan demikian maka, kalau tadi disebutkan secara sepintas khasad itu adalah penyakit nafsu berarti secara asal manusia itu punya potensi enggak? punya potensi enggak untuk khasad? punya jadi, karena khasad itu penyakit nafsu, dan tadi sudah kita sampaikan dari mana berakat khasad? dari mana tadi? dari keinginan keinginan kepada apa? pada kesenangan, kesenangan kan? Sementara manusia itu Berarti potensi kesana itu ada Nah sekarang Bagaimana tadi diterangkan Ada sebuah kisah sahabat Yang dia tidak khasat pada seorang pun Hakikatnya orang ini punya potensi khasat gak? Hah? Punya Kok dia dia kok bisa tidak khasat? Apa jawabannya? Jawabannya karena dia diberi taufik oleh Allah. Ditolong oleh Allah. Hatinya tidak dikuasai oleh nafsunya. Kan hati itu cuma konsekuensinya dua. Ima hati itu menjadi pemimpin. Memimpin nafsu. Atau hati itu dikuasai oleh apa? Oleh nafsu ditimpin oleh nafsu. Maka kalau hati itu dikuasai oleh nafsu. Ya... Penyakit itu akan mudah tumbuh pada hati seseorang Tapi kalau hati itu Menguasai nafsu, dirahmati oleh Allah Azza SWT Maka potensi keinginannya itu Bisa Dia ditolong oleh Allah, diarahkan Untuk tidak berlaku apa Tidak berlaku khasan Kalau dia Menginginkan, menginginkannya seperti tadi Yaitu apa, ghibtah Punya keinginan yang baik dengan Tidak menginginkan nikmat yang ada pada orang lain Apa, hilang Eh, ini orang yang dirahmati oleh Allah. Ya. Jadi secara asal, bahasanya manusia itu berpotensi untuk kasar, karena kasar itu penyakit nafsu, dan nafsu itu adalah tidak mungkin ada lepas dari manusia. Makanya manusia hanya menjadi dua golongan. Apakah dia meraih nafsu yang mutmainah, ataukah dia nafsunya adalah nafsu apa? Ammaratun bisu. Wallahu ana Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Iya, benar. Gimana? Coba yang jelas. Oh, menggunting. Yep. Ya. Mengupas. Jadi orang punya agama. Ikan ibaratnya rambut toh. Nah, kalau orang punya rambut kemudian rambut itu dipotongi semua jadinya apa? Kundul kan hilang rambutnya Jadi, kalau khasad tadi menggunting agama Berarti lama-lama orang yang khasad itu agamanya bisa apa? Bisa hilang, jangan dianggap sepele. Bisa hilang, hilang sama sekali bisa Makanya tadi sudah kita sebutkan Orang-orang yang khasad kepada Nabi Akhirnya masuk Islam gak? Masuk Islam gak? Enggak Coba bayangkan aja Padahal dia tahu Nabi itu benar Nanti akan kita contohkan Contoh-contoh yang seperti ini Jadi itu makna daripada yang disampaikan oleh Nabi alam Wallahualaikumussalam Ini ada pertanyaan bagaimana Hukumannya Seorang muslim yang sering Membuat fitnah dan iri Ini sebenarnya nanti jawabannya terakhir Karena di bagian akhir Ada cara menghadapi Orang-orang yang seperti ini atau mungkin saya baca sekarang aja biar nanti gak usah ya, ya, ya. <laughs> Ada Di bagian akhir Di halaman 25 Dibawakan oleh beliau Sejibrin si Penjelasannya Alimam Ibn Al-Qayyim Rahimahumahu Ta'ala Sebab-sebab untuk menolak kejahatannya orang yang khasad Bagaimana jalan-jalan yang kita gunakan menghadapi orang yang iri, yang hasad, yang membuat fitnah dan sebagainya? Ibnu Qayyim membawakan ada sepuluh yang bisa dilakukan untuk menghadapi orang yang hasad, orang yang membuat fitnah dan seterusnya. Aqadhuha yang pertama, atauudzu billahi min syarrihi wa takhassunu bihi walujuu ilaihi pertama banyak berlindung kepada Allah dari kejahatannya orang yang kasar. Sebagaimana kita diajarkan dikir bagi dan petang membaca apa? Ah, ha? membaca surat Al-Falaq. Iya kan? Nah, ini kan doa supaya kita berlindung diri kepada Allah supaya kita dilindungi dari kejahatannya orang-orang yang seperti ini dan kita membentengi diri dengannya dengan berlindung kepada Allah karena hakikatnya Orang yang membuat fitnah itu tidak bisa memandorotkan kita kecuali apa? Kecuali apa? Dengan izin Allah, itu yang harus kita pahami. Makanya cara menyelesaikannya kembali ke mana? Kepada Allah. Cara menyelesaikannya kembali kepada Allah. Berlindung diri, minta tolong kepada Allah. Ya. Jadi lujuk kepada Allah, menuju kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua takwali. Menjaga takwa Sudah sibuk ngurusin takwa kita sendiri Yang selama ini kita berbuat baik Bertakwa kepada Allah Mengerjakan berita, mengerjakan larangan Sudah, itu aja yang kita sibuk ya. Dan kita paham ya Kekatnya fitnah-fitnah yang ada adalah Ujian Allah kepada kita, kan begitu Namanya orang mau beribadah Mencari kebaikan dari Allah, pasti diuji ya. Pasti diuji kalau tuh ada fitnah-fitnah yang seperti itu, apalagi orang-orang seperti kita, sangat amat wajar. Ya? Nabi itu kurang apanya? Banyak yang menfitnah enggak? Banyak yang iri enggak? Banyak. Lah apalagi orang seperti kita, sangat amat wajar. Kesalahan kita sangat banyak. Nabi itu sebelum jadi nabi dikenal orang yang tidak ada mencacat. Setelah jadi nabi diirikan banyak orang. Di Difitnah banyak orang, kan begitu kan? Maka kita sibuk saja memperbaiki diri Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Karena hakikatnya Famanitakallaha Khifdahu walam yakilhu ila gairihi Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Khafidahu, maka Allah menjaga dia Kalau kita bertakwa pada Allah, Allah akan jaga kita Kemudian apa? Allah tidak membiarkan kita Diserahkan kepada yang lain Maka Insya Allah akan terpelihara. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-sabrul al sabar terhadap musuhnya. Dimusuhi, difitnah, sabar saja. Ya, sabar saja. Kita tidak membalas, tidak perlu mengadukan ke orang lain. Ya, walayyastakihi tidak usah mengadu. Mengadu saja kepada siapa? kepada Allah. Tidak usah diceritakan dia itu memang jahat musuh saya tak usah. Yang mengadu saja pada Allah. Ya. Walajohad disnaf sahbi adahu. Jangan ceritakan kejelekan-kejelekan dia Menfitnah kita pada orang lain. Kecuali pada orang tertentu yang kita ingin minta nasihat misalnya. Itu lain melayan masalah. Jadi sabar dengan kejahatan dia. Kemudian termasuk di dalam sabar adalah tawakal. Walayyasta tilul imhalulah bintakwat watakhiril intikamiminhu dan tidak memperpanjang sikap untuk memperhatikan dia tidak usah kita memperpanjang sikap untuk memperhatikan dia dan sudah dibiarkan saja kemudian yang keempat atauwakal Allah serahkan semua urusan kepada Allah coba dari tadi kita lihat bagaimana penulisan menjelaskan Persoalannya itu kembali kepada diri kita Kepada Allah Atau persoalannya kita sibuk ngurusin mereka Jadi tadi, sampai nomor 4 Cara menghadapinya bagaimana? Kita sibuk dengan mereka Atau kita sibuk dengan diri kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kita sibuk dengan Allah dan sibuk dengan diri kita Kan begitu kan? Ya. Tawakal kepada Allah Kemudian yang kelima Firahu'l qalbi minal istighalibihi Mengosongkan hati dari bersibuk mikirkan ngurusi dia. Hati itu tidak pantas kita isi dengan orang-orang yang membuat fitnah. Sudah nggak usah kita masukkan di dalam hati. Ya. Jadi hati itu dikosongkan dibersihkan dari sibuk terhadap dia, welfi kerifihi dan memikirkan dia, fayamhuu min balihi. Kemudian hati itu menghapus dari keadaan dia tidak usahlah apa yang ada pada dia kita masukkan di dalam hati walajal tafitul ilaihi dan hati tidak usah ber apa konsentrasi menuju kepada dia walayakhu dan juga tidak perlu takut sama dia nggak perlu nggak usah dipertimbangkan nggak usah ditakutkan sudah serahkan kepada Allah ini yang kelima kemudian yang keenam al iqbalu allah wal ikhlas Sibukkan untuk menuju kepada Allah dan memperbaiki keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sibukkan untuk menuju kepada Allah dan memperbaiki keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala As-Sabi'u yang ketujuh minad dunuh, allati Ini nasihat yang sangat penting kalau ada orang menfitnah kita, berbuat jelek pada kita, menghasati kita, hendaknya kita sendiri memilih memperbanyak tobat. Coba, kita memilih memperbanyak apa? Tobat. Memilih tobat kepada Allah bukan dia tu harus tobat itu kurang ajar, enggak Sudah serahkan pada Allah. Kita justru yang banyak mikirkan untuk tobat. Jangan malah, Lumong saya sudah baik, kurang apanya to saya. Nah Ini namanya malah. Tidak karu ya, tak karu-karuan, ya kan? Jadi justru kita sekarang mukhasabah, mengoreksi, memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika banyaknya orang memusuhi kita, banyaknya orang memusuhi kita, menfitnah kita, kita banyak tobat kepada Allah. Kenapa? Satu kaidah yang harus kita catat di nasihatkan Ibnul Qoyyim. Fama salat ala al-Abdi akhadan Tidaklah Allah menguasakan Seseorang Menguasai pada seseorang Kecuali dengan sebab dosa Yang ada pada dia Makanya Tidaklah kaum muslimin secara umum Ditimpakan musuh-musuhnya Menguasai dia Kecuali penyebabnya dari mana eh? Dari mana Dari mana penyebabnya oh, Kok rasanya berat sekali untuk menjawab Tidaklah kaum muslimin yang mayoritas dikuasai oleh musuh-musuhnya, dipimpin musuh-musuhnya yang sedikit kecuali apa? Penyebabnya dari mana? Dari diri kaum muslimin itu sendiri. Makanya kalau mau memperbaiki dari mana? Ya dari diri sendiri. Itu kaidah yang sering dilupakan. Biasanya kita kalau <tuh> Sudah ada beberapa kebaikan yang ada pada kita Kemudian dimusuhi oleh orang Kita langsung melihat apa Oh Itu musuh, neraka, saya surga kok dimusuhi Kan begitu biasanya Kan begitu Ini orang tidak tahu diri Saya ini orang baik kok dimusuhi, dia neraka Biasanya kita begitu Dan itu tidak heran Apalagi saya Antum, ya kan Sahabat Nabi ketika kalah Perang Uhud, protes protes. Kalah perang Uhud, protes. Enggak terima. Apa? Annahada. Awalan ma asabatkum musibatun, qad asabtu mithli mithlaiha, qultum annahada. Apakah ketika musibah menimpa kalian, kalah perang, sebagaimana musibah ini juga pernah menimpa orang sebelum kalian pada waktu perang apa? Badar. Kenapa kalian mengatakan dari mana kita ini bisa kalah? Padahal di situ ada siapa, ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada sahabat-sahabat besar, bisa kalah. Allah menjawab: Kulhuamin indianfusikum. Penyebabnya adalah datang dari siapa diri kalian. Makanya kalau kita banyak mendapati fitnah, jangan malah sibuk merancang kuda-kuda. Mendapati fitnah malah merancang organisasi Kuda-kuda dirapikan partainya Dikuatkan peliru hmm. Menghadapi fitnah hmm. Banyak tobat kepada Allah. Tobat yang beneran Bukan tobat pakai acara tobat Karena sekarang ada tobat pakai acara tobat hmm. tobat. tobat organisasi Itu kan pakai acara tobat Jadi Pakai pembawa acara Kemudian apa ada bacaan tertentu ada ikrar tobat bersama ini tobat mau dilapai tobat ya sudah ada di dalam tuntunan agama kita bagaimana kita bertobat ini masalah yang penting yang ketujuh yang ya. kedelapan asodaqatul as ikhsan kalau kita banyak mendapati fitnah dimusuhi orang difitnah orang banyaklah sodaqoh berbuat baik ya, banyak sodaqoh dan ini ada dalilnya Dalilnya sebagaimana Umar Pernah bertanya kepada Khudaifah Ketika datangnya fitnah-fitnah Khudaifah menjawab Wahai Umar, fitnah-fitnah itu Yaitu fitnah istri, fitnah suami Fitnah anak, fitnah harta, fitnah tetangga Fitnah-fitnah itu, kata Khudaifah Tukakfiruhassadakoh Akan bisa digugurkan dengan apa? Sadako wa shau puasa ya wa dengan salat maka banyak beribadah gunakan sedekah Mudah mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dengan sebab kita berbuat baik itu redha fitnah kemudian yang kesembilan itfa'u naril hasid wal baghi wadz zalim bil ihsan ilaihi padamkan api hasad Orang yang khasat, yang melampaui batas, yang dolim dipadamkan dengan membalas kebaikan. Balas dengan kebaikan. Jangan dilayani. Balas dengan kebaikan. Pasti insya Allah akan padam. Apalagi orang-orang Jawa. ya Orang-orang Jawa itu katanya ada punya filsafat. Filsafat Honocoroko. Tahu filsafat Honocoroko. Orang Jawa itu kalau sudah dipangku Sudah Jahatnya kayak apapun Kalau sudah dislondoi Tahu slondoi gak? Nah dislondoi Itu sudah berubah itu wajahnya Sudah berubah Jadi padamkan fitnah itu Dengan membalas yang baik Semaksimal yang kita bisa Loh saya gak bisa punya sesuatu yang balas yang baik Saya pernah mengalami sendiri Di daerah Semarang di tempat saya tinggal, ada orang itu bencinya luar biasa dengan dengan saya. Dan termasuk kaitannya dengan dakwah. Sampai setiap saya pulang dari sholat. Saya sengaja lewat di depan rumahnya itu saya pelanggan. Dan dia berdiri di situ. Saya salam. Assalamualaikum. Begini tuh. Begitu itu. Itu sampai bertahun-tahun seperti itu sikapnya. Bertahun-tahun bukan cuma sehari, tapi saya saya biarkan saja. Setiap saya selesai sholat lewat situ, assalamualaikum, pak. Ba... Hmm. Bertahun-tahun itu, kurang lebih ada lima tahun, jual. Saya tidak pernah mikir orang itu dapat hidayah, nggak pernah mikir. Sampai suatu ketika di RW itu mengadakan penyelenggaraan pelatihan jenazah, saya disuruh ngisi. Beliau datang datang tuh wajahnya gelap gulita. Gelap, was mateneng gitu. Loh. Sampai materi selesai saya tanya, saya jelaskan tanya saya jelaskan. Besoknya itu setiap saya ngisi ngaji dia datang duduk di situ. Setiap saya ngisi ngaji duduk di situ. Masya Allah saya enggak menyangka. Jadi sebenarnya kembali seperti yang diajarkan oleh Allah oleh nabi kita. Kejelekan apapun yang dilakukan oleh orang ketika kita berusaha membalas kepada kebaikan, InsyaAllah akan ada asar yang besar, yang baik. Itu yang dinasihat oleh Minul Qayyim. Yang ketiga. apa? Yang kesembilan. Kemudian yang terakhir, tajridu tawhid lillah wa tarokhulu bil fikri fil asbabi ilal musabib bil aziz al-hakim. Yaitu terus-menerus mengurnikan keikhlasan kita, tawhid kita, dan terus-menerus kita berangkat untuk memikirkan mencari sebab-sebab bagaimana kita menjadi hamba yang diridhai oleh Allah. Nah ini tentang pertanyaan tadi Yang bisa saya simpulkan dari jawaban Nabi Nabi Nabi Insyaallah pertanyaannya yang kita jawab Satu wajah dulu Dan kebetulan pas ada jawabannya di Materi, jadi mengurangi catah materi Alhamdulillah ya.